السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدها. حضورين جماعة yang dimuliakan Allah. Sebagaimana tadi sudah diumumkan tema kita hari ini masalah fikih al mal, fikih tentang harta. Dan pembicaraan kita masih berkisar tentang Harta yang haram untuk kita miliki Kalau pada pertemuan sebelum-sebelumnya eh, Yang kita bahas harta yang haram yang untuk kita miliki itu adalah Harta hasil riba Hasil pembungaan uang Nah kalau pada hari ini kita akan bahas harta haram yang lainnya Yaitu harta yang dihasilkan dari perjudian Yang kita sebut dengan maisir Dan haramnya judi ini saya kira sudah tidak perlu kita perdebatkan lagi Yang justru kita harus perdalam adalah Apa kriteria perjudian itu sendiri Apakah yang namanya judi adalah kalau kita melakukan permainan yang memang alat-alatnya itu khas alat-alat perjudian seperti yang ada di dalam kasino misalnya ada mejanya ada mungkin dia pakai kartu dia pakai apa namanya gaple ya kan atau dia pakai roulette misalnya dan berbagai macam cara ataukah Ada kriteria-kriteria perjudian Yang mana bisa saja judi itu terjadi Walaupun tanpa alat-alat yang khas buat perjudian Nah jamaah sekalian Judi dan berbagai kriterianya Ini adalah judul kita pada siang hari ini Jemaah yang dimuliakan Allah Tidaklah suatu Akad itu disebut judi Kecuali ada beberapa rukun Yang harus terpenuhi Rukun yang pertama Harus ada dua belah pihak Dua belah pihak Kalau cuma satu pihak saja Maka tidak bisa dikatakan Sebuah perjudian Ya jadi dosa itu pak Ada dua macam Ada yang bisa dikerjakan sendiri Itu dosa Tapi ada yang Minimal ada dua pihak, misalnya pak, zina. Orang nggak bisa pak berzina sendirian tuh nggak bisa. Ya berzina itu harus ada pasangannya. Entah itu pasangannya laki perempuan yang tidak sah, atau mungkin laki sama laki, perempuan sama perempuan, atau manusia sama hewan misalnya. Nah itu harus ada pasangannya. Mencuri gitu juga pak. Kalau orang mencuri barangnya sendiri. Kira-kira dosa nggak pak? Saya punya duit nih. Saya colong sendiri duit saya. Dosa apa nggak pak? Enggak lah. Kenapa? Karena dikatakan mencuri itu mengambil hak mirip orang lain. Kan begitu ya. Nah judi begitu juga. Judi itu hanya bisa terjadi kalau ada minimal dua pihak. Ada dua pihak yang berjudi. Nanti mau pihaknya nambah. Ada tiga, empat, lima, seratus, dua ratus, seribu, dua ribu, sejuta. Nah itu tambahannya. Tapi minimal harus ada dua orang. Itu rukun yang pertama ada yang bermain antara minimal dua orang. Yang kedua harus ada harta yang dipertaruhkan. Ya kalau dalam main judi itu biasanya istilahnya pasangan, ya masang berapa? bertaruh berapa? Jadi antara pihak pertama, pihak kedua ini sama-sama bertaruh. Nah yang dipertaruhkan itu haruslah berupa harta. Kalau bukan harta, tidak bisa dikabarkan sebagai judi. Misalnya bertaruh nama baik, gitu ya. Nah itu bukan judi, Pak. Ya. Atau misalnya begini, ada orang mainnya main alat perjudian. Gak play gitu misalnya Tapi yang menang itu tidak harus kehilangan sesuatu Yang menang tidak harus mendapatkan sesuatu Dan yang kalah tidak harus kehilangan sesuatu Jadi nggak ada yang menang nggak ada yang kalah Dalam arti tidak ada yang dapat harta atau kehilangan harta Maka itu juga bukan judi Kita menyebutnya itu pak Main bohong gitu ya main judi boongan, nggak ada duitnya, nggak ada hartanya. Nah, barulah dikatakan judi kalau ada harta. Nah, harta ini tidak hanya sebatas pada uang, bisa saja harta itu pada jasa misalnya. Yang kalah nyapu, nah itu judi, pak. Ya. Yang kalah mijitin, nah itu judi. Ya. Tapi kalau yang kalah push up, nah itu enggak judi, pak. Karena push up itu nggak bisa dibayar, gitu. Kalau mijitin orang, tuh tukang pijet tuh, ya, harganya lumayan tuh, Pak. Ada yang 20.000, ribu, ribu Mijitin itu harta. Karena dia ada nilai ekonomisnya, gitu ya. Nyapu, lah tukang sapu itu kita gaji, Pak. Kita bayar honornya itu. Jadi kalau kita bertaruh sama temen kita, siapa yang kalah nyapu ya, gitu ya. Nah, itu judi, Pak. Kenapa? Karena Jasa menyapu itu adalah harta. Tapi kalau yang kalah push up, nah push up gak bisa dijual, Pak. Ya. Pak, saya mau jualan. Jual apa? Jual push up. Lu push up aja situ sampai mau beli, gitu kan? Push up itu tidak bisa diperjualbelikan. Ya. Yang kalah judi, mukanya diperong-perongin pakai apa itu? Pantatnya dangdang pantatnya panci gitu, dipoles-poles begitu. Itu bukan harta. Itu bukan harta. Dari sisi judinya itu bukan judi Hanya saja dari sisi adabnya Nanti kita bicara yang lain Ini gayanya orang berjudi Kita tiru Nah itu nanti para ulama Ada yang bilang haram Ada yang bilang makruh Ada yang bilang mubah Tapi bicara judinya Selama dia tidak berupa harta Tidak berupa uang Itu judi Yang kalah traktir Judi apa enggak pak? Yang kalah traktir Ya, pokari sweat ke, gitu ya. Main apa namanya bulu tangkis, ya. Yang kalah beliin minuman. Walaupun harganya dua ribu ribu perak, tapi itu harta, Pak. Eh, itu judi juga. Jadi yang namanya judi itu ada dua belah pihak, ya. Ada yang dipertaruhkan. Kemudian, ini yang lebih penting lagi, ada permainannya yang menentukan nanti menang atau kalah. Gitu. Ada tiga itu Pak poinnya. Ya ada permainan. Nah, permainannya boleh permainan yang dipakai biasanya orang main judi. Tadi saya sebut gaple, meja rolet, apalah itu namanya. Atau bisa jadi permainannya itu yang bukan khasnya orang berjudi. Ya, bukan khasnya orang berjudi. Misalnya apa? Permainannya adalah lomba bagus-bagusan bacaan Al-Qur'an. Musa, Bako. Tilawatil Quran Nah ini Pak menarik Pak Kok bisa ya Musabakoh tilawatil Quran Atau MTQ bisa jadi judi Bisa Gimana Nih, Panitia membuat sebuah lomba Baca Quran Ada jurinya Nah para peserta Diwajibkan Membayar uang administrasi pendaftaran. Ya namanya sih uang pendaftaran administrasi. tapi jamaah sekalian dari uang yang terkumpul oleh para peserta itu nanti uangnya itu nggak dibelin makanan atau minuman atau biaya penyelenggaraan bukan uangnya itu nanti akan diberikan kepada yang menang. Nah, gitu pak bisa dalam bentuk uang Cash Atau diganti dengan hadiah Dibeliin motor Dibeliin kulkas ya, Dibeliin televisi Apalah begitu Bisa berbentuk uang Bisa berbentuk barang Tapi sumber hadiahnya itu Dari peserta yang lain Itu 100% judi bang. Walaupun Casingnya Kemasannya itu Musa bapak tilawatil Quran. Kenapa? Karena tiga syaratnya terpenuhi. Ada pesertanya, ya, ada panitia dan ada peserta. Itu mereka adalah anggota judinya. Kemudian ada harta yang dipertaruhkan, yaitu uang pendaftaran. Ya, katakanlah satu orang kori itu mesti daftar dengan biaya. Dia sih nggak bilang uang judi, nggak bilang uang pertaruhan. disebutnya itu uang administrasi uang pendaftaran uang registrasi apalah sebut namanya itu berapa 500.000 peertanya ada berapa peertanya ada 100 orang 500.000 kali 100 berapa Pak Oh ya 500.000 kali5 juta ya Hah? 50 juta Ah, duit 50 juta itulah yang dijadikan hadiah nanti siapa yang menang juara 1 dapat 20 juta juara 2 dapat 15 juta juara ketiga dapat 10 juta dan begitu seterusnya tapi totalnya itu 50 juta diambil dari uang administrasi itu 100% judi pak. walaupun namanya adalah Musabakah tilawatil Qur'an kenapa? karena tiga unsurnya terpenuhi nah oleh karena itu biar tidak menjadi judi panitia Musabakah tilawatil Qur'an ini harus ngaji harus belajar ilmu syariah agar jangan sampai dia melakukan sesuatu yang lahiriahnya itu bagus tapi ternyata Begitu dibedah anatominya Ini anatomi perjudian Nah oleh karena itu Di antara kiatnya adalah Begini pak Uang administrasi boleh dipungut Ya kan Tapi tidak boleh dialokasikan Menjadi Hadiah nggak boleh Buat biaya penyelenggaraan Silahkan Beli makan beli minum ya Konsumsi peralatan sound system honornya apa itu juri dan sebagainya silahkan gitu. artinya uang dari peserta itu tidak kembali ke peserta kembali kepada semuanya ya kalau semuanya misalnya jadi minuman jadi makanan peserta makan boleh tapi semua gitu kan nah nanti buat hadiahnya nah itu yang diambil dari sponsorship Dari uang kasnya organisasi, dari sumbangan yang tidak mengikat dan sebagainya, nah, itu silahkan saja. Jadi jangan sampai uang sumbangan, uh, uang patungan atau iuran atau registrasi tadi itulah yang jadi hadiah. Karena kalau itu yang jadi hadiah, prinsipnya sama dengan perjudian. Orang main gaple itu, pak, semua tuh bayar uang pendaftaran. Mana duit lo, pasang di situ, pasang, ya kan? main, memang sih cara mainnya khas orang berjudi, tapi intinya permainan tuh ada yang menang, ada yang kalah MTQ, gitu juga pak ada yang menang, ada yang kalah nah yang menang, dapat hadiah yang kalah, tadi bayar 500.000 ribu, balik nggak duitnya enggak ternyata, ya eh, disitu dia kalah judi namanya, nama judinya, keren pak judi MTQ <gitu> nah kalau yang MTQ saja jadi judi Apalagi yang main bulu tangkis, pingpong, ya kan, volley, futsal, dan sebagainya dalam rangka peringatan 17 Agustus. Ini kan pesta rakyat pak. Ada lomba tali tambang, ya, ada apa, makan kerupuk, naik panjat pinang, macam-macam lah begitu ya. Itu bisa judi bisa enggak, tergantung anatominya. Kalau anatominya adalah peserta dipungut biaya. Kumpulan dari biaya hasil pungutan peserta itulah yang jadi hadiah Buat siapa yang menang itu judi Nah tinggal bagaimana memotong mata rantai judinya itu Pungut dari peserta silahkan aja tapi nggak boleh jadi hadiah Buat hadiah ambil dari alokasi yang lain Yang sumbernya bukan dari sesama peserta itu sendiri Itu cara yang pertama Cara yang kedua Dengan cara pemberi hadiah atau yang bayar itu hanya satu pihak saja. Contohnya gini, Pak. Saya mungkin tiap hari nge-gym gitu ya. Saya beri tantangan kepada jamaah Siapa yang bisa kalahkan saya di meja ini? Adu panco. Gitu ya. Saya taruh duit nih sini 100.000. Nih, 100.000. Kalahin saya. Yang bisa ngalahin saya, ambil nih duitnya 100.000. Tapi kalau saya nggak kalah, malah saya menang, antum yang menjawab tantangan saya itu nggak usah bayar apa-apa. Ya sudah, kalah kalah aja, mundur gitu aja. Itu judi apa nggak, Pak? Eh? itu bukan judi. Jadi pertaruhan itu harus datang dari dua belah pihak. Kalau pertaruhannya datang dari satu pihak saja, ya kan? Ada main menang kalah. Yang menang, ya misalnya saya yang bertaruh, hmm, saya menang, saya tidak kehilangan duit saya, duit saya kantongin lagi, kaya, nggak ada yang bisa ngalahin saya, gitu kan? Tapi kalau saya adu pancok dengan salah satu dari bapak ini semua, ternyata saya kalah, jatuh, silahkan ambil duit saya, itu bukan judi. Nah, jadi main judi di sini pak, pertaruhannya harus datang dari dua belah pihak. Gitu. Dari belah pihak. Di mana dua-duanya masang uang taruhan? Berapa? Cepat-cepat. Oke, ini cepek. Taruh duitnya sini cepek. Ah, dah. Jadi 200 kan, Pak? Kita adu pancok. Saya kalah, duit cepek saya hilang. Saya menang, Duit ente saya ambil. Itu judi. Bisa, Pak, ya bedainnya ya. Tipis, tipis. Tapi di situ kita penting belajar ilmu fikih, ilmu syariah untuk bisa bedakan. Jadi yang dikatakan judi itu kalau prinsip-prinsip perjudiannya masuk, itu jadi judi. Tapi ketika prinsip perjudiannya enggak masuk, maka enggak jadi judi. Nah, itu yang kedua. Nah yang ketiga, jamaah sekalian. Alat-alat uh, perjudian yang sudah dikenal oleh masyarakat khas itu perjudian. Boleh enggak kita mainkan? Ibarat tadi saya bilang, kita nih mainnya kayak main judi. Tapi gak ada duitnya Main bohong gitu. Apa hukumnya Para ulama tadi saya bilang Pecah tiga pendapatnya Ada yang bilang haram Ya kartu remi Kartu apa tuh Yang qq gitu ya nah, Meja rolet Pokoknya semualah yang memang khas itu perjudian Orang baru lihat aja Wah itu kartu judi tuh gitu ya Itu hanya Memainkan alatnya saja Tidak terjadi perjudiannya sudah dianggap sebagai perbuatan yang haram. Ilatnya bukan judinya, ilatnya adalah meniru orang fasik. Penjudi itu fasik, pak, karena judi itu dosa besar. Kalau dilakukan oleh seorang muslim itu nggak cukup bilang astagfirullah itu nggak cukup, nggak cukup. Itu harus berhenti, harus taubat, dan duitnya balikin lagi. Karena duit hasil judi itu, pak, itu haram. haram, enggak boleh dimakan, tidak sah disumbangkan kepada fakir miskin, masjid, zakat, anak yatim itu enggak sah. Jadi duitnya diapain? Duitnya dikembalikan Kemarin saya main judi masih A. Saya telepon, "Eh, kemarin kita main judi, ane udah taubat nih. Duitnya balikin nih, balikin, Pak." Ya, hasil judi itu tidak sah diapain-apain kecuali satu, dibalikin. Dan permainan itu dianggap enggak pernah ada. Kemudian kita taubat, kita minta ampun, kita nggak mau lagi-lagi balik ke dalam perjudian. Itu yang namanya perjudian dosanya adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, tidak cukup hanya dengan istighfar, berwudu, kemudian kita banyakin amal-amal ibadah yang soleh itu nggak, nggak cukup. Gitu, dia selevel ya dengan zina, dengan minum khamar, dengan Mencuri dengan membunuh manusia dan sebagainya itu selevel termasuk di antara kebair, ya, perbuatan yang dosanya dosa besar, tidak cukup hanya dengan istighfar. Nah jadi jamaah sekalian, pendapat yang pertama tentang orang memainkan alat perjudian walaupun tidak pakai duit itu haram. Pendapat yang kedua agak sedikit lebih ringan, mengatakan bahwa haram sih tidak, cuman makruh saja. Kenapa? Ya karena bukan judi. Tapi ini kan menimbulkan apa? Menimbulkan suuzon. Ya, menjatuhkan muru'ah. Pak Ustadz gitu loh. Habis lama di masjid. Ya kan? Pulang main gapli. Gitu. Main bohong nggak beneran. tetep aja. Itu jadi masalah. Gitu kan? Karena menjatuhkan kredibilitas seorang muslim. Karena itu khasnya orang kafir. Khasnya orang kafir. Makanya... Bukannya nggak boleh pak kita masuk area dugem, bukannya nggak boleh, ya di dugem tuh yang mabok ada, ya kan? Yang main judi ada, gitu, yang teler ada. Tapi kalau nggak teler nggak main judi kan nggak apa-apa, nggak papanya sih iya pak nggak apa. Cuman ketika seorang muslim ada di tengah kumpulan orang fasik semua, dia minimal akan tercemar. Ya. Ada fotonya, ada kiai lagi di lagi dugem, gitu ya, di area orang lagi pada mabok semua, ya. Mabok itu tidak harus tempat yang elit, Pak, ya. Di hajatan juga sering kejadian tuh, ya. Organ tunggal, ya. Organnya cuma tunggal tuh, Pak, ya. Orang yang hadir di situ pada mabok semua. Mungkin lagunya lagu Roma irama, ya. Lagunya mah luar biasa, ya, tentang takwa, tentang iman gitu, ya. Tapi yang nyanyi itu, Pak, enggak pakai baju gitu. Yang nonton surak-surak gitu kan. Terus alkohol semua gitu. Ada ustaz di tengah-tengahnya kayak gitu kagak pantas gitu kan walaupun tidak haram, mullah kok saya nggak minum, saya nggak bersinah ya tapi ente di tengah-tengah orang kayak gitu tertuduh ya kan jadi jamaah sekalian walaupun tidak haram tapi jatoh-jatohnya makruh gitu. Nah pendapat yang terakhir tentang judi ini adalah bahwa ya karena emang itu tidak melanggar syariat Islam. Ya tidak terjadi perjudian maka hukumnya sah-sah saja. Apalagi alat-alat yang digunakan ternyata tidak sebatas untuk main judi. Misalnya gini pak, kartu saya bingung tuh bedanya pak, kartu yang remi sama gaple itu bedanya apa sih? Hah? yang lebar itu remi pak. Ya? Yang ada skopnya, yang ada apa eh, hati gitu itu remi apa gaple itu pak? Remi ya. Kalau yang gapli yang kecilan kali ya, yang bulat bulet itu ya. Yang apa namanya, QQ gitu, banting-banting begitu ya. Ah, Kalau yang ada gambar sekopnya, ada gambar apa itu, uh, uh, kartu asnya dan sebagainya. Itu banyak orang main judi pakai itu, tapi ternyata itu salah satu cabang olahraga juga itu. Apa namanya itu ya? Ah, bridge ya? Bridge. Saya nggak tahu tuh, orang main bridge itu olahraganya dimana gitu ya? Apa... Ah, di kepalanya apa di rambutnya bagaimana gimana gitu sebagaimana saya juga bingung olahraga catur gitu saya juga bingung itu catur tuh olahraga apaannya itu ya kayaknya kakinya pak karena orang main catur kakinya goyang-goyang gini biasanya gitu kan ah gitu nah tapi catur di bangsa rasulullah saw asyapranj as gitu ya dan juga anardu an anardesir dadu pak yang apa kubus itu ya ada total 1, total 2, 3, 4 sampai 6 ya Itu di masa Rasulullah, itu adalah alat khas perjudian. Tidak ada orang main cakur, kecuali memang itu judi. Tidak ada orang main dadu, kecuali itu judi. Gak ada orang yang main dua alat itu, kecuali memang itu adalah itu alat perjudian. Makanya hadis-hadis yang mengharamkan judi, ya di dalam hadis itu tidak disebut dengan istilah maizir. Enggak, kalau Quran menyebutnya maizir. tapi hadis-hadis nabi itu rata-rata menyebutnya adalah nardashir atau nardadu dan yang kedua shatranj, catur catur itu adalah alat perjudian pada urf di masa rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu jamaah sekalian kalau kita tanya ulama ya, pak kiai, pak uskat main catur hukumnya halal apa haram? halal, haram, halal, haram halal, halal macam-macam itu pak yang bilang haram kenapa? karena bunyi teksnya begitu emang siapa yang main dengan catur dengan nardashir atau dengan dadu itu itu sama saja dia menculupkan tangannya ke dalam darah babi ke dalam darah babi ngubek-ngubek darahnya babi babi itu kan ya perlambang dari hewan yang najis bahkan dalam mazhab syafi'i itu najisnya najis gak cukup cuman dicuci sekali tapi harus dengan Tujuh kali pencucian salah satunya dengan tanah. Itu hadisnya begitu. Laana Rasulullah. Rasulullah melaknat orang-orang yang bermain catur dan bermain dadu. Nah, kalau orang yang zahiri, zahiri itu pak, dia enggak bisa membedakan teks ini maksudnya apa, ya konteksnya bagaimana, enggak bisa. Pokoknya dia bilang tuh kan Nabi bilang. Allah melaknat orang main dadu main catur. Bunyinya begitu memang. Ya berarti mau pakai duit enggak pakai duit haram. Gitu. Nanti ada ulama lain yang mengajarkan eh bentar dulu jangan main haram-haramin aja. Konteksnya adalah catur dan dadu itu di masa Rasul emang alat perjudian dan tidak ada yang memainkannya kecuali arah berjudi. Ya untuk berjudi. nggak ada di zaman nabi itu orang main catur boong nggak pakai duit itu enggak ada dadu begitu juga ya kan nah maka dengan adanya perbedaan eh, zaman ya perbedaan waktu perbedaan ors gitu ya nah itu jadi eksilaf diantara para ulama antara yang menghalalkan dengan yang meng menghalalkan jadi itu khilafiah kalau kita bermain dengan alat eh, perjudian nah, jamaah sekalian Bahkan lokasi perjudian pun oleh para tokoh agama itu dipermasalahkan juga Pak. Saya sampai akhirnya datang ke tempat itu baru kemudian berubah cara berpikir saya. Jadi begini Pak, kira-kira 4 tahunan yang lalu saya diundang ceramah ke Singapura kemudian ke Malaysia. Sampai di Malaysia, saya ketemu dengan teman dekat saya dulu waktu masih kuliah. Yang sekarang tinggal di Malaysia. Terus dia bilang apa? Antum akan saya antar jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Dan satu tempat yang Antum harus datang. Apa? Genting. Ya Pak? Genting Highland. Gitu saya bilang, astagfirullah. Eh, itu mau ngajak saya ke tempat judi. Gitu kan? Karena selama ini kita taunya Genting Highland itu adalah... Ya, tempat judi, nggak ada bedanya dengan Las Vegas gitu ya, ah gitu. Dia ketawa, itulah orang Indonesia, taunya penting itu tempat main judi. Padahal bukan. Ayo lah ikut saya, dia bilang. Kita jalan ke sana pak, naik bis umum, kemudian naik Skyline gitu ya, sampai di atas, ini mah ancol saya bilang, <laughs> ini mah dufan, tempat mainnya anak-anak gitu, segala macam permainan anak-anak. Ya kalau di Di Tokyo atau di Hongkong itu namanya Disneyland lah gitu kira-kira gitu. Terus saya bilang, tempat judinya mana? <laughs> bukan di sebelah sini, sebelah Solo, Lain lagi tempatnya. Sama-sama namanya Genting Island tapi e, tidak melulu isinya tempat perjudian itu. Oh, baru tahu saya. Tadinya saya udah bikin fatwa aja. Haram, haram gitu. Gak tahunya, bukan ternyata. Begitu ya. Ngajamah sekalian. Nah tempat yang khas untuk perjudian itu kita sendiri juga haram untuk mendatanginya kalau memang itu khas perjudian gitu ya. Waktu saya ke Singapura tuh saya ngelihat di apa namanya di salah satu objek wisata tuh di yang ada patung apa tuh pak patung Merlion ya yang airnya muncrat itu sebelah ujungnya soalnya buka ada gedung tiga biji tinggi-tinggi di atasnya ada kayak kayak kapal nangkring gitu pak. Saya bilang tuh kapal lambung kok bagaimana lu nangkring di atas kok. Ah mereka bilang, "Ah itu tempat judi itu satu. Antum kalau ke sana enggak boleh itu. Karena itu tempat orang maksiat dan sebagainya." Jadi jamaah sekalian, intinya judi itu haram, tidak boleh kita lakukan dan yang harus kita ketahui bahwa yang namanya judi itu bisa saja dilakukan dengan alat perjudian yang khas, tapi bisa juga terjadi dengan alat perjudian yang tidak khas, seperti MTQ, 17-an dan sebagainya. Kalau ketentuannya berlaku Jadi kalau kemudian tidak berlaku maka bukan judi nah yang terakhir adalah bahwa walaupun pada dasarnya bukan judi tapi alat perjudian tempat perjudian yang khas itu banyak ulama yang mengharamkannya buat kita atau memakruhkannya walaupun ada juga yang menghalalkannya itu adalah wilayah silafiyah baik jamaah sekalian waktu kita sudah mau habis sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau bertanya pak diantara hadirin terkait dengan masalah judi ini silakan. Masih ada mungkin lima menit lagi. Ya, ya silakan Pak. Tadi Ustaz bilang yang namanya perjudian itu harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Itu, tapi kalau dilihat dari hadis Rasulullah tadi catur dengan itu kan apa dari uh, itu, dadu, dadu. Kesepakatan dibilang harus juga, jadi juga Pak. Begini maksudnya. Menurut. Nabi mengatakan Allah melaknat orang yang main catur, main, jadu, main dadu, ya kan? Allah eh, orang yang main catur main jadu itu sama dengan orang yang membenamkan tangannya ke dalam darah babi itu hadisnya begitu bunyinya Nah namanya hadis pak itu nggak cukup diterjemahin dengan eh, cara pandang kita Kita harus lihat dulu ketika nabi menyebut catur atau dadu itu di masa nabi itu konteksnya gimana? Nah konteksnya adalah orang main catur itu maksudnya main judi Main dadu itu main judi gitu kan begitu oleh karena itulah maka para ulama ada yang menghalalkan main catur, main dadu selama konsep perjudiannya nggak berlaku, tidak pakai duit, tidak bertaruh ya kan dan seterusnya gitu loh Bahwa main catur tuh melupakan sholat itu lain cerita, gitu ya. Ma lain cerita, Ma kan gini, Ada orang, wah catur itu melalaikan. Gimana kalau kita main catur begitu azan kita tutup kita sholat, habis sholat kita main catur lagi, boleh nggak? Gitu ya. Nah ilat tidak bolehnya main catur Itu adalah ketika caturnya itu digunakan untuk berjudi Ya main dadu digunakan untuk berjudi Tapi ingat juga pak ya Yang namanya dadu itu kan tidak selamanya menjadi alat perjudian Sebab begini pak Nabi itu kalau mau berangkat perang Beliau membawa satu orang saja diantara istrinya Beliau istrinya banyak Tapi yang boleh ikut cuma satu dan untuk itu diundi, Pak. Kalau bahasa gampangnya kita, ini istri-istri pada mau ikut, ikut satu aja gimana? Gambreng, gambreng, Pak, gitu ya. Nah, gambreng itu kan kayak orang main judi atau pakai dadu dikocok namanya atau pakai itu, Bu. Apa ibu-ibu tuh arisan emak-emak namanya di pelintir-pelintir di kemudian dikocok keluar satu. Wah, Ibu Endang yang menang, gitu ya. Ah itu kan mengundi, Pak. Tapi undian itu bukan judi, ya. Walaupun perjudian sering menggunakan cara undian, tapi mengundi itu belum tentu judi. Ada hadis Nabi menyatakan begini, Pak. Seandainya orang-orang tahu betapa besarnya pahala menjadi muazin atau pahala salat di saf yang pertama, pastilah semua orang pun rebutan. Dan kalau mereka nggak bisa menyelesaikan urusan rebutan kecuali dengan undian, pastilah mereka cocok undian. Gitu. Jadi mengundi itu tidak otomatis haram, tidak otomatis judi. Uh, judinya adalah tadi ada dua belah pihak atau lebih, mereka bermain, ya menentukan siapa menang kalah, dan ada uang atau harta yang dipertaruhkan. nah kalau staff pertama pak itu bukan harta itu ya memperebutkan staff pertama bukan harta gitu loh dan buat kita pak gampang ya datang aja duluan insyaallah paling depan pak ya salat jumat gitu ya nggak nah, mau di lantai 2 lantai 3 mau di lantai depan bisa pak datang aja duluan setengah 7 udah di sini pak hari jumat insyaallah paling depan pak kalau perlu nyapu sekalian ah gitu baik ada lagi mungkin pertanyaan yang lain ya silahkan pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Somat. Harisan. ada menang kalah Mengundi Ya. Arisan itu haram, Pak. Arisan itu judi. Ya, arisan emak-emak itu judi, Pak. Ya. Cuman dia bisa jadi halal kenapa? Karena ada peraturan tambahan. Bahwa yang menang enggak boleh menang lagi. Dan yang menang enggak boleh berhenti. Gitu, Pak. Seandainya peraturannya yang menang boleh menang lagi dan yang udah menang boleh berhenti, ya itu judi, Pak. Gitu ya. kocok Arisan nih, keluar nama saya Weh, menang saya minggu besok kocok lagi, keluar lagi nama saya menang lagi, judi itu pak nah, makanya dalam Arisan itu Arisan udah udah mepet banget sama judi itu pak udah mepet banget ya seandainya orang yang Arisan itu ada peraturan, yang udah menang boleh menang lagi Atau yang udah menang boleh berhenti. Saya ngangkat nih, Alhamdulillah. Oh, Oke okay ya, saya permisi nih udah nggak ikutan lagi nih. Ya, sampai di sini aja. Nanti pada terusin tuh ya, Ngocok pada nah Saya udah berhenti nih. Putaran pertama ngocok, saya menang Pak, terus saya berhenti. Itu judi. Itu. Oleh karena itu orang kalau mau arisan, dia harus tahu mana bedanya judi dengan arisan yang tipis banget. Ya, tipis banget. Nah, kenapa jadi nggak judi? Karena begini. Yang menang Itu hanya boleh sekali, dan ikut puterannya harus sampai akhir. Misalnya nih, mak mak 10 orang, tiap hari minggu, goceng-goceng, ya kan? 5.000 kali 10. Gak banyak sih, cuma 50.000. Kocok tiap hari minggu, keluar namanya. Bu Aisyah, keluar. Minggu besok nggak boleh dia lagi, tapi dia wajib ikut sampai selesai. Jadikan ujung-ujungnya, Pak, seri, Ya kan? Ujung-ujungnya seri, nah karena ujung-ujungnya seri jadi halal pak, gitu. Tapi kalau peraturan itu dirusak, gitu ya, ada yang kabur, ada yang kagak bayar lagi, atau menang dua kali padahal ikutnya cuma satu, nah itu jadi judi. Makanya saya bilang arisan itu judi, tapi dia selamat dari keharaman ketika ketentuannya harus dipatuhi, gitu pak ya. Nah arisan itu jadi haram pak, kalau tiap minggu bayarannya naik. Ya, naik. Kemarin goceng, sekarang kenapa jadi 10.000? Naik, Pak, gitu. Minggu besok, mau naik lagi, naik lagi. Itu kalau di bagian akhir kita total nggak jadi seri itu, Pak. Ya, karena yang menang duluan dari goceng kali 10 sebelum ribu, yang menang udah putarannya ke 10, itu putarannya udah 50.000an itu, Pak. 50.000 kali 10 udah banyak. Itu rugi jatoh-jatohnya enggak jadi seri, Pak. Itu jadi judi namanya. Arisan kalau tiap ngocok harganya naik. tiap ngocok naik lagi naik lagi itu jadi haram. Gitu. Baik sampai di sini semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in walakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.